どうもありがとうございました。 インカツ intellectual やんが適当にサマンガンパカタイナパカワピトや、ソリフュカンパカタニー。インガキパタパドニャ、プロパフ undo、プロ democracy、カナ、パパテ n アンパティタパガンオレード、パワー、デモクラシー、パパドニャ、パラパパパンド、パラパンマカラヤンモミリキマシラカタパティパ、カサャンとキミド。 kita makan aja belum cukup kalau sudah m e n g a n g a p demokrasi jadinya ya akan seperti ini anarki dan cenderung tanpa p e m e g a k a n hukum ya ya agak katau balok seperti ini、hmm. tadi oke、okay, pak Billy a l o s ya silahkan pak Billy ya memang belum c o c o k ya kita demokrasi itu belum c o c o k sekali benar y a kata bapak tadi tingkat pendidikan kita juga belum sampai levelnya di sana Walau walaupun nggak semuanya dan juga komitmen dari pemerintah ini gak ada, kita gampang yang paling gampang tuh, kemarin saya baru denger radio polisi ngomong、e, kita lagi mengintai mobil d e r e k liar padahal kalau dia benar-benar mau hapus itu kan bisa, makanya saya bilang belum ada komitmen yang untuk majukan negara susah, demokrasi, karena mereka semua kerja juga masih ecek-ecek saya kira gak bisa, jadi gak usah peduli lah dengan si Amerika atau siapa, masalah HAM sekarang tuh kita mesti keras lagi, demonstrasi sih kak Begitu yang dilakukan Tiongkok waktu z a m a n dulu Sebelum mereka maju Sampai sekarang pun mereka juga Begitu ada yang mau demo sedikit Mereka l a n u sikat Tapi kan pejabatnya benar Kerjanya adalah hal ini negara maju gitu loh Jangan y u sikat-sikat orang Tapi yuk sendiri korupsi itu pusing m a kasih Ya b a Hargo Ya b a g i Ya sebuah besara juga ngawur juga sih、tutra. Jangan terlalu nasionalis seperti itulah Jadi ya kita juga harus menyadari ya Negara kita tidak bisa dibandingkan dengan Amerika Terlalu jauh lah Di perat bumi sama langit Negara kita juga tidak bisa dibandingkan dengan China ya negara itu mentalitas mereka kan lebih maju pemerintahnya juga sudah bersih ya jadi tidak bisa dibandingkan dengan Amerika kalau mau dibandingkan ke negara seperti i s a l a Pakistan gitu ya kemudian negara-negara Afrika Selatan lah yang kerjanya ribut mula demokrasinya gitu k a r e n a itu boleh dibandingkan ke situ itu aja makasih. Oke Pak Hadi. Ya pagi. Silahkan Pak. Negara kita itu belum belum waktunya ya u e t u k demokrasi. 私たちは、a m、si ah, i c a に関しては、a m e r i a に関しては、m e r i c a に関しては、America に関は、America は、a r i a ては、a m e r i a に関して a m e r i a は、m e r i c a には、America に関しては、a m e i c a に関しては、a m e r i a にては、a m e r i a a i a m i a e i a a i a e a m a a a a i a a i a e a a r a e i a a m e r i a a i a r a しかし、私たちは、カマパン、エトプロムシアンサーです。しかし、私たちは、コロプシディブランタサビス、ココンディコワティタタカン、カロポノコマンマティディプラバニア、ウレット・ディムカシウント・サカランジャン・アンドル。カツワリナパン、ウダ・マジュウ、エコノミ u d a h siap, jadi yang sedikit-sedikit demo, kerusuhan, demo, kerusuhan. Jadi kalau ada kerusuhan, ada ribut-ribut、uh, dialahkan atau disudutkan itu demokrasi. Jadi persepsi yang salah pandang ini yang salah jadi dibenarkan, jadi yang salah jadi benar, yang benar jadi salah.、Okay. Kalau g a r a g a k bakal maju terus, g a r a g a t u s Nah, Pak Budi.、Ah, menurut saya sih sudah benar kita. Hanya belum mencapai、uh, Jadi sudah benar kita berdemokrasi Hanya kita memang Belum sampai kepada Penegakan hukum yang benar Cina itu gak bisa jadi contoh Kalau sekarang ekonominya maju pun Itu berapa yang harus dibayar Kerusakan alam Polusi Belum lagi sekarang juga sudah ada demo disana Banyaklah masalah Cina、oh, Kau wucu itu disikat h abis Itu sama Di apa b u d a k di Cina itu disikat bahkan ada revolusi kebudayaan itu orang pada mati profesor sama buruh itu dianggap sama Cina sama sekali tidak bisa jadi contoh kita sudah benar sudah mulai dengan demokrasi cuman sekarang PR berikutnya bagaimana penegakan hukum yang konsisten yang jadi problem ini justru masalah leadernya Pak bahwa u b leader kita ini tidak punya strong karakter itu sudah jelas k a l u banyak orang bilang presiden kita itu lembek n g g a k punya strong karakter Padahal dia dari tentara yang dia ya, Presiden kita itu orang strategik Bukan strong karakter Jadi biarlah kita terus berdemokrasi Lalu dengan demokrasi kita tegakkan hukum secara konsisten Nanti kita akan lebih bagus dari Cina Masih t e r u s a kasih Pak Tommy Ya setuju ya Jadi memang yang namanya kita punya presiden ini Pak SB y itu sebenarnya bagus dari satu sisi Cuman beliau itu cocoknya nanti kalau negara kita s udah maju Kalau sekarang ini kita perlu itu kayak orang model-model Pak -model Harto gitu, ya hukum itu benar-benar jalan. Coba lihat peristiwa Tanjung Priok yang kemarin yang belum lama ini, mana ada yang dihukum? Terus yang sekarang model-model yang anarkis dalam agama itu, mana ada yang dihukum? Coba yuk periksa satu per satu, apa sudah ada yang dihukum? Nah ini yang sebenarnya bisa jalan. Kalau hukum ditegaskan, saya kira negara ini bisa maju. Tapi masalahnya. Pemerintah n gak takut kalau hukumnya ditegaskan Karena mereka masih kurang bersih banyak pejabatnya ya Kalau、so, pejabat-pejabat itu takut kayak hukuman mati Wah dia mikir saya bakal jadi korban nih Makasih Oke,、okay, Pak Hari selamat pagi Pagi, Pak, silakan Pak Jadi demokrasi adalah apapun juga itu lah、okay. yang terbaik Karena apa? Jadi ibaratnya bara dalam sekam itu gak ada Tapi kalau kayak Cina, kayak Singapura, kayak Malaysia itu masih ada Bara dalam sekam suatu saat meledak Indonesia sudah cukup bagus ya Cuma ibaratnya ada lampu merah ini lagi Mati nih lampu merahnya Jadi produk r e d i t nih Tapi pada suatu saatnya Pasti ada jalan keluarnya yang terbaik Memang saat ini pemimpin kita Memang tidak seperti yang kita harapkan Karena sebenarnya presiden itu adalah tokoh sentral ya Hukum,、uh, yudikatif, legislatif itu sebenarnya sentralnya di presiden Kalau kita menemukan presiden yang kuat, yang bagus Ini kita, negara kita ini akan menjadi luar biasa. Demokrasi yang sangat bagus karena udah n gak g ada lagi barang dalam sekam disini. t e r i w a k a s i Oke,、okay, Pak Abidin. Halo Pak Jis. s i l a k a n Mbak. Aku mau n g o m o n g n o m e n t a r i pendapat yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu k a a y k Dia kok anti-demokrasi. Menurut pendapat saya, dia itu lupa sejarah rupanya. Tahun 97 mahasiswa t e r u s a h a a n karena... p e m e r i n a kita itu otoriter dan presiden n gak g pernah ganti gitu. Setelah itu kan akhirnya kan reformasi. s e b e n a r pendapat saya, apa itu sekarang politik itu udah bagus. Udah bagus lah udah sesuai dengan jalur kemauan masyarakat diberi hak untuk memilih pemimpinnya. Cuman masyarakat kita memang perlu pendidikan. Perlu bertahap lah, perlu pendidikan. Biar dia jangan...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 Guys, Terima kasih Pak b i d i n Pak、nah, Hendri selamat pagi Selamat pagi Ya silahkan Pak Ya saya dengar dari tadi pagi banyak komentar-komentar Kalau saya mau bisa simpulkan adalah Sebenarnya kita tuh bukan menginginkan Soeharto balik Tapi kita ingin pimpinannya seperti Soeharto Tapi dalam arti dia tegas gitu loh Ada masalah hukum dia tindak Ya kalau memang gak bisa cara baik-baik ya dihilangkan Yang penting negara ini aman Tapi di lain pihak kita juga nggak setuju, guys. Gaya, gaya dia korupsi, gaya dia mempertahankan kekuasaan, itu kita nggak setuju banget. Jadi sebenarnya kita mau cari pemimpin yang lebih ideal supaya negara ini tuh bisa lebih maju. Karena sekarang ini kan setiap, setiap kali ada keributan, ada apa-apa itu sama sekali nggak ada hukumannya ya. Paling polisi b e r k o r p s k o r s e b e n t a r nanti ternyata saudaranya siapa, saudara n y a siapa. Ya gitu aja, Mbak. Makasih、okay. ya. Oke. Bagus, selamat pagi. Selamat p a i Kalau saya melihat Sebenarnya akar masalahnya Semua ini hasil didikan Soeharto Jadi sebelum-sebelumnya mohon maaf saya koreksi Kalau dulu Soeharto didik orang untuk takut sama Soeharto Bukan takut sama hukum Jadi begitu Soeharto jatuh Ya sekarang ini nah, coba kita lihat tetangga Malaysia Waktu m a h a t h i r turun dengan baik-baik m -baik. a h a t h i r d a ngeset hukumnya jelas Jadi waktu m a h a t h i r turun ...negara ini tidak kolaps. Kalau di sini kan kebalik. Jadi orang itu dibikin takut sama Soeharto... ...bukan takut sama hukum. Terus sekarang ini yang berkuasa anak buahnya Soeharto semua. Gimana negara ini bisa maju? Kita harus revolusi. Terima kasih. Halo Pak k s v i n Iya. s i l a k a n p a k Ya, menurut saya ini sebenarnya adalah kata halus... ...dari bahwa demokrasi kita kebablasan. Bahkan Amerika yang pencetus demokrasi a j a tidak seperti Indonesia... Artinya, kita boleh berdemokrasi, tapi hukum itu mesti dikedepankan. Tidak semua segala sesuatu itu mesti、uh, s u a r a terbanyak. Contohnya, hari ini, kalau ada sesuatu kebijakan, kalau、uh, tidak populis, pemerintah nggak berani ngambil sikap. Makanya, kita terlihat pemerintah kita menjadi、hmm. sangat,、uh, apa namanya, tidak tegas dan hanya mengambil kebijakan yang populis, menurut saya. Itu terima kasih. Oke,、okay. Pak Mulya, selamat pagi. Halo selamat pagi Ya silahkan、uh, Kalau menurut pendapat saya Demokrasi di kita ini di Indonesia Perkembangan n memang cukup sangat pesat Jadi kalau kita bandingkan waktu zaman Soeharto Dimana demokrasi itu t i d a bisa berkembang dengan baik Kemudian pada saat ini dia berkembang dengan maju Itu tapi tidak diikuti dengan perangkat hukum yang Berkembang secara baik juga Artinya Nah, sistem hukum ini masih mengacu pada pola lama artinya demokrasi di hukum ini juga tidak berkembang、uh, secara、uh, berhubungan dengan perkembangan demokrasi itu sendiri karena demokrasi itu batasannya adalah、uh, perangkat hukum jadi bukan berarti demokrasi itu kita bebas、uh, melakukan pelanggaran hukum atau sebagainya justru demokrasi itu diatur dengan hukum yang kita sudah atur bersama nah kalau hukum itu kita patuhi kita ikuti ya otomatis demokrasi kita akan lebih sehat lagi、gitu. ya, terima kasih、okay. Pak Didio ya selamat pagi Bu Silakan pak. demokrasinya Indonesia itu demokrasi demokrasi jadi demo yang gila gitu artinya apa? karena demokrasi kita ini demokrasi yang terpimpin jadi n g gak bisa semau-maunya Nah, kalau rakyat mau semau-maunya bukan demokrasi lagi itu pelanggaran hukum. Makanya banyak yang melanggar hukum terutama di p e r p a j a k a n i t u b i a s a juga, p e r p a j a k a n Hampir instansi perintah banyak yang melakukan pelanggaran hukum. Baik Departemen dalam negeri, luar negeri maupun apa saja. Departemen juga melanggaran hukum. Maka itu harus ada penertiban hukum. TNI, Polri, Departemen Hukum, dan semua instansi terkait yang berkenaan dengan Uh, hukum makamah h konstitusi harus bersatu Untuk menyegakkan demokrasi yang berdadaskan hukum gitu loh. Jadi sama dengan Bapak yang sebelumnya Sebelumnya itu intinya Cuma kita men men men men menjelaskannya bahwa Kita itu kebablasan di demokrasi Menganggap bahwa bisa semena-mena g i Terima u loh. t kasih Oke,、okay. Pak Agus Ya Pak Agus Selamat Pak、uh, Setuju untuk、uh, demokrasi itu tanpa hukum ポイントは Uh, demokrasi yang semakin Baik seperti itu ya. Tapi jangan lupa juga Rang m Nanti kebablasan terus Oke, Pak Tony Ya Saya pikir serangkas hukumnya diperkuat dulu Dan ada aturan yang jelas Jadi semua orang Harus mengacu pada hukum Dan selama ini hukum kita kan Di atas saja、kan? Termasuk yang di atas itu Jadi mereka membuat hukum yang sesuai dengan mereka Oke, bagaimana dengan Anda Pak Paulus? Selamat pagi Bu Selamat ya, Beda z a m a n o r d e Baru Bu ya Beda z a m a n sekarang, z a m a n reformasi Dimana mengedepankan HAM Memang orang-orang terpandang sering menafarkan celah-celah hukum Sehingga mereka sulit menjadi terhukum Kekhawatiran yang sangat mendasar apabila hukum tidak lagi dapat diandalkan Bu Sulit dibayangkan Bu kalau hukum rimba itu terjadi Rakyat yang buta hukum, mereka sangat mudah terperangkap oleh hukum, walaupun belum tentu mereka bersalah. Lain lagi, Bu, ceritanya, kalau yang mereka melek hukum, hukum dibisa, bisa dibikin panggung s a n d i w a r a Jadi ke depan masih ada peluang hukum bisa ditegakkan, Bu. Asal para petinggi negeri ini mau bekerja sama, tidak saling menjatuhkan. Terima kasih. Oke.、Okay. Selamat siang, Pak Hari. Yang... Komentarnya Pak、uh, Itu dia bilang sangat sehat Tapi n gak g ada hukum Apa gunanya ya Negara yang sehat dengan demokrasi Tapi hukumnya n gak g ada Kayak sekarang ini、uh, Apapun yang dihancur-hancurkan Terus gak ada yang ditangkap Ya ribu-ribu berantem n Gak g ada yang ditangkap Apa gunanya selalu gitu Terima kasih Baik terima kasih Pak Heri selamat siang Komentarnya Pak Monitor radio mohon dikecilkan sebentar Bapak でも、でも <mentor S 2>、n g でも、でも、e e, mm、で、hmm. も、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、では、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、a も、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、ででも、 Uh, masing-masing departemen mengambil jalan sendiri-sendiri tidak ada yang memimpin seharusnya nah sekarang ini harus diambil alih oleh seorang pemimpin yang tegas SBY harus turun harus turun SBY terima kasih Jadi... Pak h e l i Pak Jafar selamat siang ya selamat siang komentarnya Pak、uh, sayang ya itu profesor nggak menyebutkan apakah karena saking sehatnya、uh, Jadi n gak g ada hukumnya gitu、mm -hmm. Tapi saya melihat Jadi semakin demokratis di Indonesia ini Malah h u k u m justru semakin gak jalan、gitu. Ketimbang dulu Waktu Orde Baru Walaupun demokratisnya Sangat minim, tapi hukumnya Masih jauh lebih jalan、mm -hmm. Ya mungkin Mungkin mesti balik lagi ke zaman バイトマカシーパジャパンパジミでシュナさんパ i demokrasi satu sisi tapi dengan tidak ada yang hukumnya itu segala tujuan negara, tujuan masyarakat, tujuan nasional nggak ada yang tercapai pak. Jadi kita di jangan terlena seperti situasi sekarang ini segala sesuatu masih baik tapi coba lihat pada situasi misalnya regional sedang setara Indonesia akan jatuh jauh lebih dalam daripada regional. Terima kasih. Baik terima kasih Pak Jimmy Pak Agus selamat siang. Selamat siang. Silahkan pak. Saya nggak tahu Profesor itu bilang seperti itu dasarnya apa.、Hmm. Kalau demokrasi yang sudah sangat bagus itu tentunya juga diikuti kesadaran orangnya terhadap hukum. Jadi s a y a n g g a k tahu tolongnya apa itu. Jelas hukumnya nggak berlaku sama sekali sekarang. Terima kasih. i Ya baik, terima kasih.